Semoga pagi hari ini menjadi awal langkah kita untuk menggapai aktivitas yang lebih baik dari hari kemarin tentunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok hari harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagian dari orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan kemudian juga para jemaah di Masjid An-Nida yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita tidak lain niatnya hanya untuk menuntut ilmu. Niat kita tidak lain hanya untuk menjadikan hidup ini lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Sudah sarapan pagi ini? Oh, sama sama saya kalau gitu Ya <gifat> yang Bapak, gimana Bapak? Baik, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak hanya badannya yang sehat Tapi hatinya juga sehat Karena di zaman yang sekarang ini Orang lebih banyak memikirkan makanan badan Tetapi tidak memikirkan apa sebenarnya yang bisa dimakan oleh hati Di kesempatan kali ini Kita akan mendengar beberapa pertanyaan dari para jemaah ataupun pemirsa tidak lain semua itu hanya untuk mengambil hikmah dari kehidupan orang lain. Baik, seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu yang pertama dari majelis taklim An-Nisa Al-Mangfur sebanyak 60 orang. Saya enggak nanya ibu yang mana. <laughs> Coba yang mana? Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini barisan paling depan. Ini Al-Mangfur ini dari daerah mana, Ibu? Semarang. Kalau Semarang tuh oleh-olehnya apa, Ustaz? Uh, <laughs> wingko ya, Ustaz? Semarang itu lucu. Namanya Wingko Babat, tapi aslinya Semarang. Padahal Babat itu Jawa Timur. Oh, betul, ya, Ustaz. Iya. Jadi Semarang itu Wingko Babat. Wingko Babat itu... Apa, Ustaz? Makanan... Wingko yang dari kelapa. Kelapa muda, ya, Ustaz. Oh... Harusnya dibawain Bu, jangan cuma ngejelasin aja. Mudah-mudahan <laughs> bandeng, bandeng Semarang. Iya. Benar apa Bu? Presto, subhanallah. Bandeng tanpa duri, tanpa tulang, tanpa duri dan nah. bandeng tanpa dibawa ke sini. Nah. Itu yang Jadi. terkenal. <laughs> <laughs> Baik, untuk yang berikutnya itu Majestalim Al Barokah Ciwide. Ini Ciwede apa Ciwedei? Ciwedei. Yang mana Ciwedei? Waalaikumsalam. Saya mau berangkat haji pakai dadah ibu. <laughs> ini sebanyak 60 orang juga. Kemudian dari Masih Salim, Aksakorut, Caringin, Bandung. Coba. Subhanallah. Mudah-mudahan yang dari Bandung ini senantiasa hadir. Ilmunya bertambah, rezekinya luas. Yang belum berangkat haji, bisa berangkat haji. Kemudian dari Majlis Salim Darussalam Purwodadi. Baik, Assalamualaikum Ibu. Ini keluarganya nonton semua di Purwodadi? Udah punya TV? Ya, yang belum punya TV tenang, karena ada Ustadz Danung. <guluh> Kemudian, eh, baik, itulah tadi dari beberapa daerah. Dari Sabang sampai Merauke Bineka Tunggal Ika <tuh> Dari manapun kita hadir Meruskan niat kita di pengajian kali ini Tidak untuk yang lain Kecuali hanya untuk Rito Allah Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamasi Lillahi Rabbil Baik Ustaz apa kabar? Sehat Ustaz? Alhamdulillah Sehat Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan yang terbaik oleh Allah. Amin. Ruhanahu wa Karena bagaimanapun kehadiran beliau, ilmu beliau banyak ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan kalau kemana mana saya Ustaz soal yang ditanya, "Mana Ustaz Danunya?" gitu. mana-mana Ustaz pasti, "Mana Ustaz Danunya?" Ya di rumahnya, saya bilang gitu. <laughs> nah, kehadiran beliau mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Tema kita Ustaz kali ini adalah perintah dan larangan. Yes. Biasanya kalau ada perintah pasti ada larangan. Yes. Perintah punya ganjaran, larangan juga punya hukuman. Iya. Yes. Makanya kan ada ayat yang begini Ustaz, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may sedikit Ustaz tentang perintah dan larangan dari Allah untuk semua hambanya Iya. Yes. ...perintah dan larangan ini... Uh, ...petunjuk ya... ...kalau di dalam Al-Quran itu petunjuk... ...jadi itu sudah ada dalam Al-Quran... ...dan itu adalah kewajiban kita yang harus kita ketahui... Yang ...harus kita ketahui sebagai seorang Muslim... ...dan kenapa harus kita ketahui... ...karena itu adalah suatu petunjuk... ...Quran itu petunjuk... ...dan bisa menjadi rahmat... ...kalau kita mengetahui apa isi Quran... Kemudian kita menjalankan isi per isi dari ayat-ayat Quran. Ini akan menjadi rahmat nantinya kalau kita kerjakan. Umpamanya kita me, mencoba nih menyitir salah satu firman Allah taala. Fa bi rahmatin minallah lin talahum walakun taqabban kalidaqal bilfad min halif pak Bu Andung wastaqilhum wasyawirung bil amr fa iza azam ta fatawa qal allah innallaha yuhibbul mutaakin jadi uh, salah satu ayat ini menceritakan fa bi rahmatin maka dengan rahmat allah lindalahum lemah lembutlah kamu kepada mereka lemah lembutlah kamu kepada mereka satu kata ini berarti ini perintah kita disuruh lemah lembut kepada siapapun jadi enggak enggak dengan orang tua saja enggak dengan adik kan dengan siapa Semuanya. Iya. Dilanjutkan kapan? Iya. Dilanjutkan nanti. Nanti. Ayat sayup-sayup suara. Ustaz tidak berkumandang. Nanti kita lanjutkan. <tuk> Sahabat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, jangan kemana-mana dan jangan pindahkan channel anda. Karena setelah nanti kita sholat subuh berjamaah, tenggel hati bersama Ustaz Noor dan Daizaki akan kembali setelah azan berikut ini. <tuk> Alhamdulillah Kami uh, bersama Jamaah di Marit Anida Baru saja selesai melaksanakan Salat subuh berjamaah Dan kami berharap Bukum kita di tanah air juga sudah Melakukan salat subuh sehingga Lebih bisa khusus nanti untuk mengikuti Pengajian dan hati di pagi hari ini Baik Ustaz Jadi uh, ya. sempat terputus sejenak uh, Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Ustaz Untuk kembali menjelaskan tentang perintah Dan larangan Allah karena memang dalam setiap perintah ataupun larangan Allah pasti ada hikmah Ustaz. Yang iya, Bunda. Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillah eh uh, jamaah dan <coughs> dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Saya mencoba menerangkan lagi Bahawa tadi sempat uh, terputus bahwa menjelaskan tentang salah satu firman Allah taala, fabirahmatiminallahi limtalafud walau kunta fabanggalira fabilang fabimin halik Pakul anhum was ta'zir lahum was awirum bil amas. Pada azam tafatawa kalaulallah inna allah yurifun mutawakilin. Ayat ini ini memang ayat yang kita ketahui tentang petunjuk dan perintah. Babirah matiminallah lintalahu maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini, ini perintah. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang Menyatakan diri kita itu takwa kepada Allah. Kita belajar kepada siapapun berbicara maupun kepada siapapun kita melakukan aktivitas itu harus lemah lembut. Seorang muslim yang takwa tidak ada kata-kata kasar yang akan keluar dari lisannya. Ya, Walaupun tafadam galidah kabilan yeah. fadumin halik. Jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar Maka mereka akan menjauh dari sekitarmu Ini petunjuk Jadi kalau kita sikap kita keras Hati kita kasar Kita akan dijauhkan dari sebagian besar orang Sebenarnya ya. Termasuk kalau suami keras kepada istri Istrinya jauh Makanya salah satunya banyak selingkuh itu juga Oh gara-gara Sifat yang keras. keras Sifatnya keras Sama juga begitu Kalau istrinya itu galak Arogan suaminya memang nggak nggak nggak berani takut karena menjaga perkawinannya agar utuh. Tapi dia selingkuh juga sama aja nikah iya. lagi sama-sama selingkuh jadi sama sama selingkuh. Jadi ini pengetahuan ini petunjuk dan ini harus kita kerjakan berarti sikap kita janganlah keras hmm. keras hati kita jangan kasar. Hmm. Insyaallah seperti itu. Kemudian Pak Fu Anhum ah ini Pak Anhum. Wastaghfirullah wa astagfirum bil amal. Ya, maafkan mereka, doakan kesalahan dan dosa mereka, kemudian musyawarah dalam segala urusan duniawi. Berarti kita ada perintah disuruh memaafkan setiap orang yang menyalahi kita. Bukan sebaliknya, orang belum menyalahi kita, kita bikin gara-gara kan seperti itu. Ini salah satu perintah yang harus kita kerjakan karena ini adalah ayat-ayat Allah harus kita kerjakan dimanapun kita berada. Hingga kalau itu kita kerjakan Akan mendatangkan rahmat Insya Allah seperti itu Ini saya yakin masih banyak hal yang uh, Jauh lebih mendalam Ustaz ya Tentang iya. perintah dan larangan Allah ini uh -huh. Tapi sebelum itu Ustaz kita persilahkan dulu uh, Kepada Ya Bunda Dengan anaknya silakan Tolong sebut nama dan asal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya A dari Kuningan Ya, silakan. Ba'at Ustaz, saya punya anak dari 11 umur 11 bulan dari Paris sama dokter sakit tumor ganas katanya. Mau solusinya dari ustaz. Baik. Sakit tumor ganas Ya ahli ya, kat di mana? Perut sebelah kiri. Tumornya di mana Bu? Perut sebelah kiri, tumor ginjal katanya. Di limpa? Di ginjal. Oh di -ginjal. ginjal. Astagfirullahaladzim, ada adik, adik masih kena tumor. Begini ya, saya akan menceritakan. Ibu namanya Ibu apa? Aat, iya Aat, Ibu Aat ya. Ibu Aat, saya mau tanya nih. Di antara ibu dengan suami ibu yang sering marah tapi diem. Berhari-hari, berbulan-bulan. Itu masih ada marahnya antar suami istri itu siapa? Ibu kepada suami atau suami kepada ibu? Saya, Ustaz. Sering jengkel sama suami walaupun gak keluar maksud saya. Si. Benar? Iya. Sampai sekarang masih jengkelnya? Iya. Iya, masih. Suaminya ada di sini enggak? Enggak ada lagi di... Hah? Lagi di... Oh, besok ke sini? Oh, iya, besok ke sini Oh, betul. Kalau besok nanti hostnya bukan daidzaki lagi. Iya. Gimana coba? Hmm. Uh, ibu yang membuat jengkel ibu yang enggak bisa keluar... yang enggak bisa keluar... Untuk musyawarah kepada suami ibu itu apa yang bikin jengkel ibu pada suami? Ya kadang ada aja Ustad gitu. Ada aja, suami makan lombok kepedasan, jengkel gitu ya. Kan banyak contohnya wasi Ustad ya. Iya apa gitu yang bikin jengkel? Yang paling sering, yang paling sering apa suami pakai swana. Atau sudah bener pakai jengkel, kenapa nggak dilepas gitu man? Atau pakai jas, pakai dasi, bawahnya nggak pakai celana. Ya. <laughs> Itu zaman dulu punya <laughs> TV. <CCTV. laughs> apa yang bikin jengkel ibu? Apa yang bikin jengkel ibu terhadap suami? Kadang, ya apa? Ngomongnya kurang lembut gitu. Ngomongnya kurang lembut, ya. kayak ada isak ini lembut apa kurang? lembut Oh maco, gimana hmm. tuh? Nah kadang kalau misalnya saya tuh dibentak sedikit tuh gitu, kadang suka rakyat atinya gitu. Oh dibentak? Iya. Oh. Suami ngebentak ibu karena apa? Kasih contoh. Iya kalau dia lagi kesel aja. Oh jadi ibu gak salah dibentak iya. gitu ya? Itu ya. Oh. oh iya iya. Jadi ibu jengkel macam. Maunya disini jengkel walaupun gak keluar gitu ya iya, iya iya iya Aduh Iya Memang kalau memang ini ada tumor di ginjal ini berhubungan dengan kejengkelan yang tertumpang Jadi kalau sudah dokter memponik tumor ini jalan Berarti untuk merubah ini harus kuat sekali Untuk merubah Uh, sifat ibu atau sifat suami ibu itu harus kuat Tidak bisa Tidak bisa main-main Tidak bisa Karena yang namanya tumor memang harus Udah nih hmm. ya? Hmm. ya? Jadi kalau tumor atau kanker itu memang harus serius dalam merubah Kemudian dalam berdoa kepada Allah juga harus serius Jadi kita gak bisa main-main dan disitulah salah satu gambaran kalau memang kita belum mampu menjalankan uh, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian iya. kita sering melakukan larangan-larangan, sering ya. Allah pasti akan memberikan dampak, Allah pasti akan memberikan dampak. Bisa untuk kita, bisa melalui anak kita yang masih kecil belum balik. Jadi Ibu, saya mohon yang pertama. Hilangkan jengkel kepada suami. Pertama, kalau ada suaminya sih lebih gampang ya. Yeah. Yang kedua, ibu rajin tahajud hampir setiap hari. Mohon ampun jika tumor ganas yang ada perutnya adik ini karena sering jengkelnya ibu kepada suami. Itu benar-benar serius mohonnya. Kemudian di akhir doa Mohon adik diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala ya, amin. amin Jadi amin. gak boleh main-main Karena kalau udah dokter bilang tumor ganas atau kanker ganas Itu gak boleh main-main Dan kalaupun ada suami Sebenarnya Inilah yang namanya pengajian Pengajian itu saling memberikan nasihat Kalaupun namanya Ada suaminya Kan lebih enak bicaranya ya, ya, ya. ya Jadi bapak mohon jangan uh, apa namanya jangan galak lagi sama ibu itu lebih gampang di jadi kalau mamanya ya, ya. besok datang pas nggak bisa tanya ya udah terus baik ya yeah. eh, ibu yang sabar ini, kan? nanti mohon uh, nasihat saya tolong dikerjakan ibu, di ibu dan suami ibu jadi bukan ibu aja mudah mudahan manfaat ya amin. alhamdulillah amin. baik terima kasih ibu Nampaknya uh, ini uh, sudah kepanasan juga Baik, uh, terima kasih mudah-mudahan uh, cerita ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya pemirsa Yang dimuliakan oleh Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah atau dari pemirsa Jangan kemana-mana, karena bengkel hati bersama wasadhanu dan da'izaki mirza Akan kembali ke lagi Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar e, Permasalahan kisah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita itu adalah Sebuah kajian untuk kita semua Sehingga banyak hikmah yang bisa kita petik. Karena manusia yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah manusia Yang mau belajar dari apapun dan dari siapapun termasuk Dari kisah dan cerita orang lain Untuk berikutnya Langsung saja kami berikan kesempatan yang kedua untuk kembali bertanya. Sebelum kita nanti membahas lagi tentang tema kita, yaitu tentang perintah dan larangan. Kami bersilakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Danul dan Satyaki, nama saya Arwoko, nah, Saya namanya Adiu, 9 tahun. Dan istri saya Marianti. Uh, anak saya semenjak lahir dari usia 25 hari, dia sudah uh, gangguan pencernaan atau penyempitan usus besarannya. Sehingga pada usia 25 hari, dia sudah dikulostomi. Nah, kemudian setelah itu bertahun-tahun, kita sudah coba usia 1 tahun, ya tutup. Namun sekarang, uh, setelah ditutup, ada masalah lagi, kemudian dibuka lagi, lewat perut lagi namanya ilustomi khusus halusnya yang dikeluarkan. Nah kemudian oh. dioperasi lagi ditutup kembali oh, dan bulan eh, September kemarin sudah ditutup. Namun sampai sekarang dia belum bisa eh, buang air dengan sempurna, artinya belum berbentuk pisang. Masih saat ini pun dia masih pakai temper, ya. Kalau sekolah juga masih pakai temper. Sehingga oh. kalau dihitung operasi umum oh udah berapa mas 8 atau 10 kali ya jadi kita sampai sudah lupa berapa kali kita ada operasinya itu dok anu pak ustadz gitu tadi mohon solusinya karena sampai sekarang pun saya sudah sudah berusaha di rumah sakit, berusaha juga melalui ustadz Sarwoko ya Pak Sarwoko, kalau kita harus menyadari ini juga petunjuk juga bagi e, pemirsa bengkel hati bahwasanya kenapa ini bisa harus kita ketahui di dalam Quran salah satu firmannya diceritakan Qulama atau baku mimusibatin faabi makasabat aidiqum apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri jadi ini petunjuk. Ini petunjuk dan harus kita ketahui bahwasanya apa yang kita terima yang tidak menyenangkan itu salah satunya namanya musibah itu disebabkan karena perbuatan kita. Nah karena adik ini masih kecil belum akhir balik berarti sebenarnya belum akhir balik ini belum ada dosa. Nah kenapa ini ada ada ada musibah terhadap beliau? Nah, inilah yang harus kita pelajari. Ini ilmu dari Allah Ta'ala. Nah, yang kurang berarti kita orang tuanya. Bukan si adik yang belum punya dosa. Belum. Belum. Bukan seperti itu. Tapi, yang mana kok berhubungan dengan usus. Ususnya lengket. Baik usus besar maupun usus halus. Ada jadi daerah situ. Nah, persoalannya sebenarnya begini. Usus itu sering sekali saya bercerita tentang, e, berhubungan dengan persoalan di dalam keluarga, kalau usus itu. Jadi mulai masuk ke lambung, masuk ke lambung itu hubungannya dengan nasihat, kemudian ke usus halus, usus besar, itu bagaimana kita mencerna persoalan di dalam keluarga, bisa nggak kita keluarkan solusinya. Kalau usus itu menyempit, berarti di antara bapak, dengan ibu istri maksud saya itu berarti ada salah satu yang kalau ada masalah di dalam keluarga itu banyak diam. Enggak harus marah, banyak diam itu Kalau ada apa diam, kalau ada apa diam, itu jarang jarang komentar, jarang memberikan masukan atau jarang bicara intinya. Pertanyaan saya tipe ini tipe Pak Sarwoko atau istrinya itu aja. Saya nah, Ustaz pak sarwoko kalau istri yang suka diem siapa kalau ada ya, masalah diem, diem. Nah, Halo, saya kalau istri pengennya kebuka bapaknya tapi dia mana sih mau ngomong kenapa bapaknya nggak pernah ngomong pak ustadz dia saja kalau ada masalah saya pengennya itu kebuka gitu oh gitu jadi hmm. pak sarwoko selama ini kalau ada masalah banyak diem aja betul iya. ya pak Sarwoko? Iya. Yeah. Nah inilah sebenarnya uh, satu hal yang harus kita ketahui Jadi bisa aja Bapak memang tidak dalam kondisi emosi tidak Makanya usus yang harusnya menyerap makanan Itu sama seperti sifat kita Harusnya masalah di dalam keluarga bisa kita seringkan dengan enak, nyaman dengan keluarga Kalau kita gak sering, diem aja Ususnya itu akan diem juga, akan lengket lama-lama dan ini menurut saya ini sudah sunatullah, sudah sunatullah, jadi kenapa ini saya bisa saya bisa bertanya coba di antara bapak dan ibu itu yang diem, kalau ada masalah diem, Pak Sarwoko cerita, insya Allah saya, nah disinilah mau saya cerita, Pak Sarwoko, coba sekarang sifat pendiamnya Pak Sarwoko ini, belajar untuk dirubah, kalau ada masalah dalam keluarga, cerita aja nyampe. Cerita, nyantai, cerita, nyantai, nyamankan. Kalau Pak Sarwoko enjoy dalam bercerita dan ceritanya bagus. Insya Allah e, mencoba mencari solusi apa aja deh di dalam keluarga. Nah insya Allah nanti adik ini, insya Allah itu nanti ada perkembangan bagus di ususnya. lah dokter dia insya Allah dia hanya cuman usus lengket dari mana pusing juga. Karena nggak ada makanan yang masuk, padahal makan terus kan begitu. Biasanya untuk yeah. melengket itu kan nggak ada yang diterna. Tapi enggak, itu pintarnya Allah di situ. Kalau dokter ya biasanya oh ini harus di dipotong ya, potong. Gak mau, nggak mau beresiko ya ini. Kalau memang mau ini ya potong. Ya begitulah ilmu kedokteran yang nggak bisa kita salahkan, nggak boleh kita nyalahkan. Memang ilmunya seperti itu. Yeah. Nah tapi kalau ilmu Islam Cobalah kita berubah, karena karena dengan kita berubah itu sendiri, makanya kalau memangnya kita tadi sempat cerita kalau dari petunjuk dari Quran kemudian kita jalankan satu persatu itu akan mendatangkan rahmat. Yeah. Nah cuma kita seringnya itu nyalain aja perintah perintah Allah nyalain aja, nah akhirnya dengan tidak sadar kita salah kemudian Allah memberikan musibah. Dan musibah ini jangan dibilang ini ujian, memang bagi ade ada ujian, ada musibah, ada dua. Musibahnya ya sedih, ujiannya ya sama, ini ujian yang harus diselesaikan. Jadi Pak Sarwoko saya mohon mulai nanti malam sama Ibu rajin tahajud. Mulai nanti malam rajin tahajud, kemudian mohon ampun Pak Sarwoko sama Ibu. Di sini memang fokusnya ke Pak Sarwoko, tapi Ibu juga harus enggak usah nyala nyalain yang biasa aja namanya orang salah itu biasa jadi ini fokusnya ke Pak Sarwoko tetap mohon ya Allah jika anak saya yang bernama ini bin ini jika sakitnya yaitu khususnya yang gini, gini-gini kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosaku ampuni aku dan doa itu terus terus dimohonkan pada Allah terus dimohonkan pada Allah karena kalau dosa itu kecil Allah itu tidak memberikan apa namanya tidak memberikan sanksi uh, yang begitu besar, tapi kalau dosa itu cukup lumayan, Allah akan memberikan, agar agar kita kembali ke jalan yang benar hmm. itu yang diinginkan Allah, jadi Pak Sarwoko, belajarlah untuk uh, kembali jalan Allah kemudian kalau ada masalah sharing yang baik dengan istri kemudian hmm. uh, tahajud, serius benar-benar serius 9 tahun hanya bayar ke rumah sakit. Yeah. Sekarang tahajud itu gak bayar. Gratis. Hanya. Yeah. Hanya melek bengi. Apa namanya? Melek apa ini? itu? Hanya begadang sebentar. begadang sebentar. Begadang sebentar. Dan itu gratis. Hanya ketekunan kita. Ketulusan kita. Keikhlasan kita. Sujud pada Allah Ta'ala. Dan jangan gerundel. Jangan gerutuk. Lakukan. Mudah-mudahan kalau Pak Sarwoko sama Ibu nanti bisa menjalankan nasihat saya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat sehingga adik bisa mulai mulai normal mulai normal. Ya? Amin. Mudah-mudahan manfaat Pak Sarwoko senyum, ya, banyak manfaat. senyum banyak senyum banyak ngobrol. Ya, ya. ya. ya. karena tahu ya. ya. sama istri saya akan mengutarakan sesuatu ya. karena ya. menjaga perasaan istri sehingga saya baik seperti itu. Oh, oh ya, nggak apa-apa nyantai aja kalau istrinya siap-siap ya, ya kalau di. perasaan mah yeah. dijaga boleh <ti> tapi ya harus bicara yeah, yeah. baik terima kasih ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah boleh mudah warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa untuk berikutnya kita akan menerima telepon terlebih dahulu kita guru sapa halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum ah. Halo, Waalaikumsalam, Warahmatullahi ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi ya. Wabarakatuh. Bisa diangkat sedikit suaranya, Ibu? Ya, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, Ibu. Uh, Halo, Iya. Iya. dengan oh? Ibu siapa? De saya dengan Ibu Tina, Pak. Dimana? Dari Brebes. Dari Brebes. Dari Ngebet? Brebes, Brebes. Oh, Ngebet. Aduh, ya, ngebet. <coughs> dari Brebes. Ibu siapa? -ah. Ibu, Ibu siapa? Ibu Nina. Ibu, Ibu, Tina. Ibu, oh, Tina. Ibu Tina. Tina. Oh ya, nah, Ibu, Nina. Pautan, Ibu, Ibu, Nina. Ibu Tina. Ibu Tina. Iya ada berapa? Ibu Tina Taustan. Iya. Iya. Ah ya, uh, uh, uh, uh, ini saya mau tanya Taustan. Iya. Ibu saya udah usia, usia 74 tahun. Udah berapa? Hmm, 74 tahun Ibu. Iya terus. Uh, uh, terus ini keluhannya nih sekarang ini keluhannya susah tidur susah tidur hmm. Sisa, suka suka yang organ-organinya tuh kayak tangan, kakinya tuh suka nggak bisa tidur sambil ngomel-ngomel-ngomel gitu yang nggak jelas gitu itu jelas nggak ngomelnya ngomel-ngomelnya tuh yang ngantur gitu ngomelnya oh ngomong ngomel -ngomel tapi lantur ngomel ngomel oh, uh, ngomongin tentang Obama umamanya <laughs> <Siblick> Makominya yeah. yang yang nggak karunan gitu, kayak yang nggak kayak dari pikirannya sendiri gitu. Nah terus dari pikiran uh -oh. mana kalau ibu tahu? Kurang tahu itu. Iya ya. Iya. Oh, ibu mau tanya gitu kenapa gitu? Iya itu kenapa itu? Kalauannya udah. Oh, Udah pernah uh, sakit di bawah rumah sakit. Udah oh. dua kali masuk, yeah. masuk ke rumah sakit, pulang. Terus, Terus balik lagi udah periksa yang ke dokter Saras juga itu Cuman yang untuk sekarang masih gitu aja gitu. Masih ngomeng-ngomeng gitu ya. <laughs> yeah. Oh, yeah. Yang susah tidurnya itu. Kau itu yang Mas ini tidurnya tuh tiap malam tuh susah tidur. <laughs> <Yeah>. <laughs> Tapi siang tidur nggak, Bu? Kalau siang juga paling satu jam juga. Badannya itu masih ogat-ogat, oh, ogat-ogat gitu. <sumur> <sumur> ogat-ogat, oh, ogat, Kalau malam biasanya tidur berapa jam? Kalau malam paling satu jam, dua jam gitu. Enggak, enggak. Enggak, enggak sampai ini semalam juga enggak Terus, tidur. Yang mau ya. saya tanyain, ibu, yeah. ibu ibu tidur enggak malam, Bu? Kalau saya tidurnya tidur-tidur ayam gitu, Pak eh, Ustaz. <susur> tidur ayam kayak gimana? Ibu tidur ayam itu yang enggak pulas gitu soalnya menurut oh, ibu mula. yang enggak tidur oh gitu menurut ya, ya, paki denger gitu oh iya iya iya ya. ya sudah uh, saya akan memberikan penjelasan begini aja karena ya, ibu sudah bicaranya ngelantur ke sana kemarin ya. hmm, nah ini bagi anak-anaknya nah ini bagi ya. anak-anaknya oh iya iya konstans ya, ya konstat, termasuk ya. ibu ya, ibu. Ya, ibu tina ya. Iya. Saya memohon nanti hampir semua putra-putrinya beliau. Iya, Pak Ustaz Saya minta untuk tahajud. Iya. Walaupun di rumah masing-masing tidak iya, harus iya. di satu tempat aja. Iya. Kemudian uhum. selesai sholat sunah tahajud, iya. memohonkan ampunan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu. Udah itu aja. Uh, iya, iya. Semuanya, jadi doa itu sekitar kurang lebih setengah jam sampai satu jam iya. Doakan, iya, iya. ya Allah kumohon agar mm. engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa ibuku Yang bernama iya, ini, iya. ini, iya, binti monsenya. ini <laughs> Yang selama ini dikerjakan dari sejak akhir balik hingga saat ini Kemudian doa itu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi Kurang lebih sekitar setengah sampai satu jam Oh ya, kebijakan itu dengan serius mudah-mudahan nanti ngelanturnya bisa berkurang, Mbak. Mudah-mudahan bisa kembali ya. normal lagi. Ya. Insyaallah pasti terjadi. Ya. Iya. Gitu ya, Butina ya. Saya mau ah, tanya iya, Butina. Iya, iya Bu Tas. tetangganya ada yang jualan telur bebek bakar enggak? Telur bebek bakar? Iya. Berasa yang asin, telur asin. Iya, telur. Ya, banyak Pak Ustaz, makasih wow. banyak ya, banyak. Iya, kalau banyak jangan cuma telepon, lemparin ke sini teleponnya. Baik. Satu lagu ya. Lagu lain dulu. Mau Pak Ustaz, insyaallah. Ibu, ibu juga ya, harus ya, minum air putih. Iya. Ya, karena tadi kan capek ya. itu aus ya? Iya, dia ngomong. sudah tahu tuh. Ibu juga minta minum terus Pak Ustad. Kalau oh, itu minta minum terus, iya. Iya <laughs> <laughs> baik. Jadi saya kemana, ibunya kemana? Baik. Semirsa, Ibu terima kasih ya. ya, ya makasih, makasih, iya. Makasih Pak Ustad. Makasih ya, Pak Ustad. Iya. Iya. Iya. Insya Allah Pak Ustad. Insya Allah. Makasih banyak Pak Ustad. Selamat Ibu Salam Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semoga yang dimulakan oleh Allah Jangan maaf-maaf Karena dekel hati dengan tema Perintah dan larangan bersama Ustaz Danudanda Iza Mirza, kami akan kembali Setelah yang berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Kehidupan ini penuh Dengan musibah dan ujian. karena memang itulah sebuah ketentuan yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Kata Allah, ketika engkau dilahirkan ke muka bumi ini, maka harus siap untuk diuji. Untuk berikutnya, uh, kembali kami persilahkan nih Ustaz sebelum membahas tema yeah. tentang perintah dan larangan. Nah mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh saudara kita ini bisa juga bermanfaat untuk kita semua. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Sutaat dari Semarang. E, sejak 7 bulan yang lalu saya di e, Atas dokter menderita penyakit tumor dada, langsung sudah dioperasi. Tapi sekarang tunggu lagi gitu. Ustaz. Tumor di mana? Di dada. Di dada kanan, kiri, tengah, di bawah, atas, tengah. Tengah. Ya. Tengah bawah, tengah atas, tengah tengah. Pas, tengah tengah. Oh, ini Kursi di sini berarti? Atasnya sedikit. Oh, atasnya sedikit ya. di sini. Ya. Tumor payudara tumor ya? Ya. Oh, bukan. Nah itu kalau ini tumor antara payudara. <laughs> Tapi memang benar kok laki-laki kan ada payudaranya juga. Iya. Kan ya, bukan abu ini namanya ya, Pak. Pak siapa namanya? Sutaat. Sutaat. Ya. Pak Sutaat ya? ya itu nih Suat, Suat, itu artinya kaya taat itu taat memang iya. benar jadi sudah kaya taat lagi oh, Pak taat ya. uh, tumor yang ada di dada ini loh itu kok bisa tumbuh di sering disiram air nggak tumornya ya. <laughs> ya, kalau mandi ya kena oh iya ya pinter juga ini pak arnold <laughs> pinter juga terus <laughs> Sudah mau saya belokin sebenarnya. Tapi tahu juga ya sudah. Kalau dia bilang. Gak pernah saya siramin, Oh ya berarti ya. Bapak-bapak sekitarnya pasti. Kecium bau gak enak. Gitu. <tuk> <tuk> Pak Taat begini aja. Pak Taat. Kalau saya melihat. Pak Taat ini termasuk orang yang bingungan. Bingung. Bingung. Bingungan. Tahu ya bingungan ya. Betul gak Pak? Betul. betul ya? Bimbang itu loh. Hah? Bimbang. Bimbang. Bimbang ya, ya betul timbang ragu apalagi mamanya Pak Taat punya istri istrinya gagala aduh dukung sekali pasti istrinya ada di sini nggak Pak? Ya nggak. Kau oh, nggak diajak kenapa? Kerja. Tahu oh, kerja. Ya. Saya mau tanya ini mudah-mudahan istrinya nggak dengar. Istrinya galak nggak Pak? Ayo. Tidak, tidak begitu galak Pak. Nggak <laughs> gala. begitu galak. Gala. Gala. Gala. Kalau bilang nggak ya. begitu galak itu saya kuatirnya tadi itu cerita Bu <laughs> saya ada di MNC TV nanti lihat. Nih. Ini kali begitu. <tansi> Siapa tahu saya dapat ini. Tadi bilang sama istrinya enggak tadi atau kemarin? Ya kemarin pamitan. Pamitan ya. Berarti hmm. udah bilang suruhnya Tel TV gitu. Enggak, enggak saya suruh. Enggak oh, disuruh. disuruh. Tapi biasanya lihat. Ah, ya. makanya tadi bilang, "Pakat." Enggak begitu galak. Kayak begitu galak. Karena istrinya lihat. Istrinya lihat gitu. Tahu enggak kalau mamanya Bapak istrinya sering nonton Bekel Hati enggak? Enggak. Saya tanya ini galang enggak gua Ustaz galang itu Mas. Ya. <laughs> Siap. Itu sedikit. Eh ya, sudah. Saya mau tanya Pak Taat. Pak Taat uh, kalau saya melihat pancaran mata Pak Taat. Ini pancaran mata nih. Hmm. ini pura-puranya saya ngelihat ya sebenarnya saya tahu sih. Pak Taat ini sebenarnya cenderung cenderung gampang tersinggung. Tapi di sini belum tentu keluar cenderung agak gampang tersinggung tapi di sini khususnya bisa saja kepada istri tapi tidak mampu dikeluarkan tidak bisa e, dibicarakan apa yang menjadikan kesinggungnya Pak Taat itu nggak bisa dibicarakan dengan enak nyaman betul nggak Pak itu Pak betul, betul ya Mama. kenapa nggak bisa diceritakan sama istri karena istrinya agak sangar mamanya atau sering bawa celurit kalungnya ini aja celurit mamanya apa apa yang bisa ya, pak untuk... karena saya kalau melihat pak taat ini agak gampang tersinggung agak loh pak bukan mudah sekali tersinggung agak loh kan udah betul nih kenapa kok nggak bisa diceritain ya cuman oh. untuk ya biar, -biar uh, rumah tangganya itu nggak ada masalah itu kalau ada tubuh tumor gimana terusan iya masalah juga aslinya. masalah juga ya nggak hmm. uh, ada masalah ya Ah, istri agak, agak galak enggak Ya agak agak ya, oh, ya agak, agak, agak, agak, agak agak agak agak. kalau tv-nya distel berani agak galak aja tapi ya, ya, kalau tv-nya matiin ya. bilang galak pasti setuju padat padat coba kalau ada masalah bicarakan dengan istri suatu ada ada yang tidak beres di ini berhubungan dengan emosi sebenarnya kalau ini ada muncul tumor berarti ada emosi yang tersimpan di dada Pak Taat. Kalau itu ada di tengah-tengah ini berhubungan dengan apa yang mau dibicarakan. Tapi kalau di pinggir kanan dan kiri ini berhubungan dengan istri atau anak. Biasanya seperti itu. Ini ini penelitian saya loh ya. Tapi kalau di tengah-tengah ada yang nggak bisa diomongkan dengan istri. Karena ya, bapaknya satu agak galak. Kenapa agak galak? Karena memang Pak Taat. Takut sama istri. Tapi bilang takut gak berani. Bilangnya biar tidak berantem gitu ya. Iya. <laughs> Ketawa lagi. Kan gitu gaya orang yang biar tidak kelihatan kan. Biar tidak berantem dalam rumah tangga. Kalau saya lihat sebenarnya takut dia. <laughs> Jadi ngeles-ngeles aja. Ngeles-ngeles <laughs> dikit tapi <laughs> bagus jawabannya. Pak Taat. Kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik dengan istri tanpa marah. Nah ini sebenarnya. Boleh selesaikan dengan istri tanpa marah. Kalau istri itu marah, biarin aja marah. Kalau hanya ngomel-ngomel aja, biarin aja. Biarin aja. Kalau ngomelnya kebablasan, bilang sama istri. Bu, besok aku mau beli tape. Nanti kalau kamu ngomel sama marah, rekam dulu. Iya. Yeah. <laughs> Nanti saya dengerin di tempat kerjaan. Jangan di sini. Rekam aja di kamar gitu. aja. <laughs> yeah. Tapi intinya adalah patahat. Kembali jalan Allah kalau ada masalah selesaikan dengan baik kemudian mohon ampunan pada Allah jika semua ini dari kesalahan kesalahan Pak Taat mohon ampun serius mohon ampun serius mohon ampun serius kemudian mohon diberi kesembuhan oleh Allah mudah-mudahan keseriusan paatat untuk memohon ampunan kepada Allah taala keikhlasan jangan gerutu kemudian belajar untuk tidak jengkel lagi mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan amin amin baik ya, sabar ya Pak Taat ya, ya. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, uh, langsung kita beri kesempatan kembali Kepada jamah dari Bandung Yaitu rombongan jamah dari Al-Barokah Ya, bersilahkan ya, Tolong sebut nama dan asalnya ya Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Ida Dari Majelis Taklim Al Barokah, Kampung Pedesari, Ciledug, Bandung Selatan. Kabupaten ya, Bandung ya. Ibu, makanya ditempel, coba. Iya, iya. Nah, itu. Ya. Ya. Uh, Pak Ustadz, keluhan saya, saya udah sakit lama banget. Sakitnya di pinggang sampai ke insang tulang pinggul gitu, sampai ke kaki ke bawah. Sekarang tambah tangan lagi. Nah, oh. maksud? Ya, Aku gitu, Kak. Tambah lagi banyak benjolan yang disebut namanya itu, Kak. E, perenjar luna katanya. Gitu, Faustad. Saya mohon solusinya. Gimana, iya. Faustad? Ada ada ditambah lagi, Ibu, nggak? Kalau bangun tidur semuanya sakit. Oh, Sendiri. mana nambah lagi? <laughs> <laughs> Ini banyak tambahan, <laughs> Iya, banyak banget si menakutnya. <laughs> Kalau tambah keluhan sih banyak... Kalau tambah sodokoh yang jahat, habis sih pakai obat aja, sudah uangnya pak ustadz. Habis sih pakai obat aja uangnya, matangin makanya minta sehat, saya pengen sih. Oh ya, alhamdulillah. Ibu tidak. Iya. Kalau hanya ke rumah sakit pakai uang, kalau <Pomis tahu> ke sini nggak usah ya. Jalan kaki aja dari sini dari. Ibu tidak. Kalau tadi pinggangnya sakit sampai ke kaki, ini ibu-ibu Ida ini ada kejengkelan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu bisa dengan anak, bisa dengan cucu. Kalau cucu enggak ya, ya biasanya sama sih, anak. Semuanya sih, pak Ustad. Habisi soleh semuanya gitu Habisnya gengkel tiap hari gitu Pak Ustaz Masuk. Soleh aja digengkelin ya Solehnya solehnya soleh sekali Pak Ustaz Tapi lah. kenapa Ibu jeng? Hmm, Karena solehnya soleh. sekali. Sekali. sekali Oh semuanya solehnya sekali oh, Saking <laughs> ya. solehnya jadi menjengkel Jangan nah, kok jengkelnya Sepaliknya gitu Pak Ustaz <laughs> Ibu ini pandai memainkan kata-kata Ibu ini pandai memainkan kata-kata ya. <laughs> <laughs> ibu aduh, aduh, aduh, aduh, yang bikin jengkel anak ahmas eh, suami kalau suami ada nggak? nggak ada, sudah nggak ada ya? Iya, iya. Yang jengkelin anak-anak ibu itu apanya, coba bu? Yang nggak nurut ajar gitu, kau oh. kan punya gede gitu, ah. jadi disuruh gini, disuruh benar, ah. susah banget gitu ta? Dengan nasa? Nga nggak, nggak benar ya? Dengan kasar, dengan apa tuh mah lembut, susah banget gitu ta? Jadi itu anaknya siapa bu? Saya, Oh, iya Ada <laughs> nyebutnya, bilangnya sama anak saya apa -apa? Nah, Ya sudah, ya apa, apa Berarti ada ibunya juga dong Dulu itu kalau disuruh-suruh mau, nurut gak? Ya, bu? saya udah nerima sama Allah gitu Saya sudah <laughs> bertobat, saya banyak dosa pak Tauan <laughs> Oh, nggak oh, dijawab sendiri kalau begini ya. Ah, ibu. Ibu yang nanya, ibu yang jawab. Iya. Nanti ibu yang salam juga. Akhirnya. Ibu yang nutup acara di sini. Ibu besok bikin acara sendiri aja ya. Iya. Aduh, ibu ida, ibu ida itu uh, kejengkelan, kejengkelan yang tersimpan di sini ibu kepada anak-anak ya karena kaki itu berhubungan dengan keluarga kehidupan sehari-hari jadi mama ibu sudah betul ya. disuruh enggak bisa di ini enggak bisa dengan sulit dengan kasar sulit memang jengkelan yang diam itu akan menjadikan sakit khususnya di pinggang sampai ke kaki nantinya iya iya nah ibu Ida kalau ingin sembuh beneran karena Allah taala coba ibu ya usah sering jengkel sama anak-anak kalau enggak suka laporin polisi aja kalau di nggak apa tuh kalau nggak dikeluani takut meledak itu kaukan. Apa ya kalau meledak yeah. ke ke ini aja ke masjid oh, ini tuh meledak ter ya. <tuk> iya makanya kemana-mana ibu bawa karung ini. <tuk> <tuk> iya nggak apa-apa ibu yang penting sekarang belajar santai. <tuk> Saya yakin ibu itu uh, pemirsa banget ya istilahnya itu pemirsa banget bengkel hati. Iya <tuk> jadi. <tuk> Belajarlah untuk santai, belajarlah untuk tidak gampang emosi kepada anak-anak dan uh, lebih kelas ya, ya hmm. namanya juga anak-anak, anak-anak walaupun tidak gede maksudnya, ya, ya begitulah orang-orang kalau memang uh, beliau belum memahami ya apa yang ada dalam Quran dan firman uh, dan apa namanya sunnah Rasul, jadi ya. beliau belum, belum paham. Kalau belum paham ya kita wajib memaafkan, tapi kita memberikan nasihat terus. Iya iya iya Hida, ya. sabarkan hati, tenangkan hati, ikhlaskan hati, kusukkan hati dalam sujud pada Allah Taala. Insyaallah. Okay. Mudah Mudah-mudahan dengan ketenangan Ibu Hida ini sakitnya ini okay. mulai nyaman, mulai. Okay. Walaupun Amin. tidak langsung sembuh, tapi berangsur-angsur. Karena itu sudah Amin. sudah dari dulu hayatnya memang. Jadi belajar untuk tenang ya Bu. Kini okay. kita senyum. Mudah-mudahan itu uh, bisa. Uh, apa namanya manfaat dan jangan lupa tahajud mohon ampun ya, Baik mudah-mudahan ibu diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wa wa wa wa wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ibu ya. Saya mau tanya kakinya lebih enakan nggak sekarang sekarang? Alhamdulillah Pak Ustaz Bener nih. Iya iya Tadi sakit. Sakit. Oh kan lucu ya. Baru udahjak ngobrol. Karena yang jawab ibunya sendiri tadi. Iya. Karena udah tahu. Para malaikat Allah itu sudah tahu. Oh, ini sudah tahu. Lulus <tuk> <tuk> gitu. Jadilah ya, sudah ya, ya, enak kan? Iya, iya. Alhamdulillah. Semoga seterusnya lah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kenal lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Ini hobi, Si hobi salam kayaknya. Baik, pemirsa yang di luar. Ya. <tuk> Baik, Tuhan Allah. Jangan kemana-mana. Tetap di bengkel hati. Karena Ustadz Danud dan Daizak ini. Kami akan kembali. Saat lagi. Alhamdulillah. Sebuah kisah. Yang sudah disampaikan langsung. Oleh seorang bunda. Dan mudah-mudahan kisah itu. Bisa memberikan hikmah. Untuk kita semua. Bahwa. ...hati tetap harus dijaga kebersihannya... ...karena memang hati inilah yang dilihat oleh Allah SWT. Karena Allah tidak melihat wajah kita, pakaian kita, harta kita... ...hanya hati dan ketakwaan yang dilihat oleh Allah SWT. Nah Ustaz, berkenaan dengan itu... ...tema tentang perintah dan larangan ini kan... ...sesuatu yang seperti dua mata koin itu Ustaz. Ada perintah, ada larangan. Nah, ketika nah, Allah memberikan perintah dan larangan... Betapa banyak kita saksikan pengaruhnya itu ke kesehatan, Ustaz Tia. Iya, memang betul. Itu yang yang di dunia loh ya. Hmm. Kalau di akhiratnya ya nanti ma lain maaf lagi. ya. Itu lain lagi. Jadi kalau kita masih banyak dosa ya kita masuk neraka dulu. Kalau ditimbang itu dosa kita masih ada, kita masuk dibersihin di neraka dulu. Makanya acara Bangkal Hati itu mengingatkan sebenarnya. Yeah. Bahwa saya... Uh, Allah akan memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Agar kita kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan yang benar. Makanya siksa kecil di dunia ini adalah sakit. Agar kita memahami besok-besoknya itu di akhirat kita tidak mendapatkan. Karena apa? bukan bukan karena diberikan di dunia kemudian di akhirat kita tidak Enggak. Tapi pada waktu di dunia kita benar-benar kembali ke jalan Allah nah barulah nanti kalau kembali benar serius ya nah, akhirnya amal sholat kita lebih besar daripada dosa nah itu baru kita insyaallah bisa masuk surga langsung iya ustad seperti ya. yang sudah banyak kita saksikan kayak tadi ada sakit pinggang kemudian ada sebabnya nah kira-kira Ustaz kalau bukan uh, perintah yang paling penting itu kan sholat nih ustad nah seperti uh, Ustaz yang ketahui kalau orang yang maaf tidak pernah sholat. Iya. Itu pengaruh ke kesehatannya seperti apa Ustaz? Uh, <tuh> sholat itu kan perintah untuk umat Islam ya. iya Jadi kalau memang uh, dia punya nilai lebih istilahnya. Yeah. Di hadapan Allah Ta'ala kalau dia sholat, dia punya nilai lebih. Hmm. Cuma kita harus bisa berpikir bahwa kalau kita mengaku Islam, ya wajiblah sholat. Yeah. Kalau memang kita sudah menikah, wajiblah memberi nakah. Mirip seperti itu. Iya. Yeah. Kalau kita itu dak Islam ya dak dak solha. Ya kan gitu. Kila kita enggak punya istri ya. Enggak perlu memberikan. -men Jadi -kan. itu ya saya tanda keislaman uh, keislaman. Langsung <lacht> dipotong aja kalau gitu. <lacht> <lacht> Ini kalau masalah istri putus juga <lacht> nih Andung nih. <lacht> <lacht> <lacht> Jadi hati, tapi Andung nafkah saya juga enggak apa-apa. Oh begitu Ustaz. Ya iya. masih banyak yang harus di dinafkahi <lacht> Ustaz. Alasan begitu makin ini, ini, ini ciri ini ini ciri ada yang dengerin nggak kira-kira ini? Ya, Mudah-mudahan di mana-mana ada yang pendengar. Hmm. Baik untuk berikutnya. <laughs> berikutnya. <laughs> iya, iya. Aduh saya matiku tuh kalau udah itu. Kami persilakan kembali kepada Ibu di belakang sana. Ya silakan. Tolong mic nya. Seperti biasa Ibu, tolong sebut nama dan asalnya dari mana. Sama umur ya kalau perlu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Sumintan dari Kalimantan Timur, Samarinda Iya, Samarinda Iya Keluhan saya Pak Ustadz pinggang saya sakit, tinggal sakit sampai kaki Sampai kaki Iya mm -hmm. Ya, ke atas ya. Ah, oh, iya. Kalau pipi jalan jauh tuh sakit terus ya ke atas. Kadang ada pusing-pusing. Kadang-kadang aja. Mm. Eh. Oh. Eh, oh. apalagi. Ini yang sebelahnya siapa, Ibu? Ini suami saya. Oh, salah orang. Enggak, ini suami saya. Oh. Iya, heeh. Uh iya. -uh. Ya, ya aku ya. minta solusinya Bapak dan ini ada memang aku berniat di kesini ya ah, ada mau eh, serta kosong Pak Ustad Oh pangga. ada mau ngasih rumah sama saya ibu <laughs> <laughs> Ya cantik, aneh cantil pakannya Oh ya, oh, ya. Apa -apa. Alhamdulillah lo lo udah mulai ke saya ibu Oh <laughs> ya Ah <slutupan> <susun> Dikasihkan di sekarang, Pak Iya, nanti setelah, setelah pertanyaan nanti, Pak oh, Iya, ya, nanti hmm. setelah acara aja, Ibu oh, yeah. Ibu. Ibu kan nggak langsung hilang, kan? Hmm, Habis ya, acara apa? Ibu, tadi kira-kira kalau sama Ibu Ida yang dari Bandung tadi Sama nggak penyakit, Ibu? Sepertinya kalau saya sembayang tahajud malam itu, Pak, ada Seperti makhluk bergerak-gerak di Oh ibu jangan takutin dong. Betul pak. Gerak-gerak. Itu ibu lihat kali itu bapak kan makhluk juga. Iya makhluk apa? udah. Iya kalau aku salat malam itu seperti itu. Wah tuh aja. Aku gimana? Buat lokladi dong nih pak. Jadi ibu nanti ku doa. Mudah-mudahan Ibu jangan pulang dulu Tapi oh, Mudah-mudahan nanti uh, uh, Pada waktu off air nanti Doanya salah satunya untuk Iya, menjemput makhluk yang di dalam tubuh itu keluar gitu aja ya, iya, biar iya, tidak kembali lagi. Pak, iya, e, ibu juga jangan sering jengkel dengan anak-anak kayak yang ibu tadi ya. Iya, iya, Sama suami juga jangan jengkel. Iya, iya Pak. Begitu ya, ibu. Iya, Pak. Ibu yang sabar. Mudah-mudahan dalam doa nanti ibu mengamini dengan tulus ikhlas mudah-mudahan Allah nanti ridho sehingga sakitnya ibu bisa tersembuhkan oleh Allah Amin ya sabar ya Bu Ye. baik ibu Bapak terima kasih Ye. matur makrumin Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kami persilahkan kembali untuk bertanya iya dari saya, baik saya persilahkan, uh, tadi ibu-ibunya sudah berapa, ada yang dari Sulawesi bapak dari mana ya, ngerang saya nanya Sulawesi iya, nari dulu yang Jauh Dia dari mana Lampung, bapak Sukabumi, Ustaz dari mana maksudnya yang mana maksudnya gitu, oh yang ngikut antum aja, oh, yang mau di mana uh, cuman nih bapak yang kopi hitam nih dari mana, iya Cianjur, ah Cianjur, ini dari Cianjur, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum pak ustadz. Salam, warahmatullah wabarakatuh. Eh maaf nafsu saya. Iya dimaafin bapak. Ya naiknya di deketin pak. Iya. iya. Di tembel. Nama saya Bapak Tayudin dari Cianjur. Uh, kalau umur ya boleh di nah, ngarin. Yang... Oh, apa? 43 tahun nah. Apa berapa modelnya 43? 43. Ya 43 tahun. 43. 44 ya kira-kira 4 bulan. Kalau <laughs> ada keluhan Pak di keluarga, maksudnya di istri sama uh, apa? itu putri yang kebetulan di saat ini ya yang menderita itu uh, apa? bapak nyariin apa mal? lihat siapa kesini? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? gatal-gatal di badan siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? Hampir ya kalau pertamanya hampir dari pertama mah hampir 2 tahun 2 tahun, 2 tahun Umurnya 16. berapa anak? 16 tahun Tapi yang kambuh agak itunya hmm. baru setengah tahunan lah kurang lebih Gatel-gatelnya? Gatel-gatelnya yang baru Terus hmm. yang 2 tahun itu apa? Ya itu cuma sebentar-bentar Sebulan dua bulan sembuh lagi seteng, oh. Agak Terus menerus, terus menerus. Oh. Beluk. Bapak namanya siapa? Pak Tayudin. Pak Tayudin? Iya. Yes. Pak, saya mau tanya. Bapak dulu sering ke orang pintar nggak untuk adik itu? Iya. Yeah. Kasih minum kalo air putih gitu. Kalau buat adik, mau? Iya. Oh, yeah. Belum kerayanya. -kera -kera so, tapi kalau buat istri Ima, ya sering juga itu. <laughs> <laughs> Karena apa? Gimana, gimana jamannya? Kalau belum ya. ada ini, ya, yang menderita itu istri yang paling parah itu hamster tahun Ya, ya itu paru jawab. Anak, bapak, ke istri. Hmm. Gimana sih? Makanya yang sering ke orang pintar itu. Istri. Istri. Buat, buat istri. Uh, um. Anak juga sering gak dulu-dulu. Waktu-waktu ini kasih. Ini nih anak buat anakmu nih. Orang pintar biasanya gitu juga. Ya, mungkin pernah juga ya. Pernah. Hmm. Pernah juga. Iya, Pak. Yeah. Oh, ya. Ya sudah, nanti ikut doa aja deh. Ya, nanti ya. jangan pulang dulu ya. ya ikut of air ya. Iya, iya ikut up air, jadi nanti sekalian kalau ada orang pinter, didoain biar keluar aja nggak apa-apa ya. Yes, Jangan sekali. cerita nakut-nakutin, saya juga takut orang pinter itu kan banyak <tinyuruh> banyak jinnya juga, jadi saya juga takut. Yeah. Takut santet sama dia. <tinyuruh> kalau ada orang pinter yang lihat acara kita, berarti orang pinternya insaf, insaf. <tinyuruh> ya. <Udah, tinyuruh> <berhubung. tinyuruh> jadi udah nggak lagi lagi, sudah sudah, sudah insaf. Pak Tajudin, Pak Tajudin, nanti kau doa aja nggak apa-apa ya. Iya, ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Eh, saya mau tanya, ya. bapak, bapak sholatnya gimana? Sholat lima waktunya gimana? Sholat lima waktu, bapak, bapak, bapak jangan cerita hmm. istri, bapak gimana sholatnya? Di, jujur, di, jujur. Di masjid, kadang-kadang di masjid-masjid. Masjid mana? Di masjid apa? Di masjid apa di lapangan, pak? Ya, di masjid. Oh di masjid kan masjid ya. Sholat lima waktunya tertib? Insyaallah. Insyaallah, maksud saya ya. ya. Insyaallah. Ya. Susah sekali sih bilangnya. Insyaallah ya. Sudah nah, ikut acara kadang-kadang pak. Karena kadang -kadang aktivitas kadang-kadang Suka jualan ya di keliling di, di Pulau Gadung. Oh kadang-kadang kadang ya itu. di Masjid Rasjid dulu kadang-kadang. Oh, oh ya. Ya, iya baik. Oh iya oh, Mudah-mudahan naris ya buatannya ya. Jualannya, ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Baik Bapak terima kasih. Jangan duduk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Bagi Selamat. untuk para jemaah di Masjid Anida ini yang memang belum ada kesempatan. Saya mohon maaf. Uh, Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ada kes ada uh, waktu untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Ustaz Danu. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlepasanya jangan anda kemana-mana, karena bengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki Mirza. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Rabbana ya Rahman Rahimin. Hanya kepada-Mu lah kami memohon ampun. Karena memang segala ampunan hanya milik Engkau semata. Bukan milik yang lain. Baik Ustaz sebagai kesimpulan akhir dari tema kali ini tentang iya. perintah dan larangan. Nah Ustaz uh, perintah dan larangan ini sesuatu yang memang tidak bisa lepas dan saling terikat. Iya, yes. bagi kesimpulan apa Ustaz yang bisa disampaikan kepada para pemirsa. Iya, yes. sebenarnya kita harus memahami perintah-perintah dan larangan yang ada dalam Quran itu sebenarnya bagi yang membaca, kita yang membaca itu kita sendiri dulu yang menjalankan. Bukan hmm. membaca Quran, kemudian ada orang yang orang lain yang salah, kita mau nyalain orang lain itu yang tidak boleh. Jadi mana yang membaca Quran dia harus menjalankan dulu, umpamanya ayat-ayat umpamanya perang. Kalau memang tidak ada perang ya kita nggak perlu kita otak atik orang, karena ayat-ayat tersebut tetap akan ber, ber, ber, berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Contoh umpamanya kayak tadi, uang oh, kita tidak ada apa-apa aja disuruh merebut sama orang lain disuruh lemah lembut, kalau kita didolimi kita disuruh memaafkan oleh Allah Ta'ala nah kenapa kita harus melakukan sesuatu hal yang menjadikan jujur aja itu adalah dosa kalau kita melakukan kesalahan demi kesalahan apapun bentuknya, apapun bentuknya kita coba renungkan, ayat ini untuk kita yang membaca dan kita kalau memang kita sudah menjalankan itu akan menjadi amal soleh bagi kita sendiri jadi kita jangan menyalahkan orang lain Cuma kita memberikan nasihat juga boleh, tetap boleh, yang memberikan nasihat itu boleh. Dengan kesabaran kita, tidak dengan emosional dan juga dengan kasih sayang bagaimanapun juga. Islam sebenarnya agama rahmatanil alamin, jadi benar-benar kita harus memahami. Kalau memang kita mau syiar ya syiarlah dengan baik. Saya yakin insya Allah kalau kita mulai baik, Indonesia itu insya Allah nanti akan menjadi negara yang baik juga. Amin. Termasuk iklim-iklim juga nih Mudah-mudahan iklim ini Mulai saat ini iklim ini kembali Kembali yang seperti yang dulu Jadi waktu kemarau ya kemarau Waktu hujan ya hujan Jadi gak kayak kemarin Hujan, jadi kita gak bisa nyalain Karena itu juga Hujan itu untuk ngademin Orang-orang Indonesia iya Tapi nanti kalau Indonesia nya baik Kita lihat luar negeri biasanya Banyak Hancurnya saya Jangan bilang-bilang lo bilang, ya. Terus <laughs> uh, ngomong-ngomong masalah ngademin, ini hati kita juga ingin diademin oh, ya Rasul. Sudah ya. dengan uh, doa yang akan Nusa pimpin mampu menyejukkan hati kita semua, terutama Amin. yang sedang punya hajat dan sebagainya. Amin. Bersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih, Dai Zaki. Uh, Jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusuk. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin, Ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ya Rabbul Alamin. Allahumma sallallahu ala muhammad wa ala alih wa syahdiyat Amin. Ya Allah, Ya Zafar. Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai hambamu, Ya Allah. Amin. Ambulilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, Ya Allah. Ambulilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar ya Allah. Ambulilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami ya Allah. Amin. Kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kami, kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hambamu yang lain ya Allah. Dan juga dosa yang kami lakukan kepada makhluk yang diciptakan di muka bumi. Amin. Ya Allah, ambulilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu ya Allah. Ambyullah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ambyullah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, perilisan dan perbuatan tolol kami kepada Beliau ya Allah. Ya Allah, Ambyullah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, agar senantiasa kami bisa menjadi anak yang soleh di hadapanMu ya Allah. Ya Allah, Ambyullah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan karena selalu melanggar apa yang kau perintahkan dalam Quran dan sunnah Rasulmu ya Allah Amin. Ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami Alhamdulillah Amin. kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu ya Allah Amin. Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah Amin. Ya Allah Jika kami banyak kekurangan dan kesalahan di hadapanmu Sehingga kau berikan kami musibah, peringatan dan juga sakit pada diri kami. Amin, ya Allah, inilah ya dosa-dosa kami. Amin. Dan kami mohon agar engkau bersedia menyembuhkan penyakit yang ada pada tubuh kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Dan juga mengambil peringatan dan musibah yang ada pada diri kami, Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, kami mohon jika diantara anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan dan dosa kami sebagai Amin. orang tuanya, Ya Allah. Kami mohon kepada ya padamu ya, ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada anak kami. Ya Allah. Ya Allah. Kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada anak kami ya Allah. ya Allah. Kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada anak kami ya Allah, agar kami lebih sujud pada-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kemarahan dan kebencian yang ada pada hati kami ya Allah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 semua usaha kebaikan yang kami jalankan di muka bumi ini ya Allah. Amin. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil oh, akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya mujibassailin. Ustaz satu hal lagi Ustaz. Tentang doa nih Ustaz. Karena banyak orang. Sekedar mengingatkan kepada para pemirsa. Iya. Ada orang yang berdoa. Tapi niatnya bukan untuk Allah. Iya. Niatnya untuk keperluan dunia semata Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz pertegasnya? Sebenarnya. Kalau doa ini. Kita lantunkan pada waktu kita habis sholat. Iya. Itu wajib. Dan kalau itu sudah wajib. Kita doa apa aja yang yang jelas itu unsurnya kebaikan yeah. untuk kemaslahatan umat dan untuk diri kita yang baik yeah. itu boleh, boleh. Tapi kalau mamanya doa kan kadang-kadang kita itu tidak tidak dalam kondisi sholat kita berdoa. Sebenarnya boleh kalau itu dalam kebaikan dan boleh juga untuk duniawi. Yeah. Cuma itu duniawi. Yeah. Dan kita harus menyadari yang duniawi kita harus hati-hati karena kalau duniawi ini dikabulkan oleh Allah Taala. Itu juga akan menjadi ujian Jadi kalau doa kita dikabulkan Ya Allah saya ingin memenuhi mobil buatan Jerman terbaru Itu yeah. kalau memenuhi terkabul itu menjadi ujian oh. Kalau ujian berarti mobil ini harus dipergunakan di jalan Allah Gimana caranya kita banyak untuk pengajian Waktu memenuhi mobilnya mobil Jerman Alhamdulillah yeah. Isi pengajian mana Cirebon kemana boleh Itu, itu ujian tapi pas tempatnya Nah oh. jangan mobil bagus untuk maksiat Iya itu Karena banyak orang yang doa, oh. kalimatnya bagus tapi niatnya enggak bagus. <laughs> Kayak ada yang uh, justru wirid itu biar menarik uh, cinta Manisa. seseorang gitu. <laughs> nah itu gimana Kak? Boleh atau tidak? Kalau itu enggak boleh, enggak boleh karena niatnya murid, karena karena memang siap. niatnya memang mau merusak. Kalau itu enggak boleh. Baik, dan semoga saja setiap doa yang kita panjatkan Setiap harapan yang kita kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya untuk mengharap ridaan bukan untuk yang lain seperti yang sering kita baca Inna innasholati wanusuki wamahayaaya wamamati lillahi rabbil alamin amin ya arhamar rahimin amin ya mujiba sa'ilin mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih pemirsa atas segala perhatiannya dan kami mohon maaf kalau memang ada kekurangan kami mohon undur dari Bengkel Hati, Sadanu dan Daiza Mirza tentunya, di Lai Taufikul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya मैं आता हूँ